パーフェクト Jadi Harusnya p e m e r i n t a harus h ikut campur dalam hal ini cukup pakem-pakemnya saja. Kalau masalah pakem 20% 30% itu silahkan ditentukan. Tapi kalau marketing, saya pikir、eh, terlalu dalam lah ikut campurnya seperti itu. Lebih bagus menurut negara yang, yang, yang lagi carut-parut g a k a sih Mbak. Oke,、okay. bagaimana komentarnya a Pak Anton?、Um, begini, menurut saya. ini adalah satu konspirasi politik yang sangat、uh, dramatis untuk negaranya karena pemerintah tidak bisa menaikkan、uh, harga minyak kemudian、uh, motor yang notabene boros bensin,、uh, boros bensin itu dibatasi penjualannya sehingga kontaknya dari fuel. Secara jurnal, itu bisa dikurangi dengan cara penjualan. Jadi, menurut saya, ini satu konspirasi yang sangat...、Uh, m e n d k bahas saya sejauh begitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak Dibio. Ya, selamat pagi, Bu Dona. Selamat pagi, a b n y a gini, Ibu buka internet ya, judulnya... h u k u m bisnis di Indonesia, Menteri Perdagangan.com. 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た l は、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たがは、私たがは、私たちは、私たちは、t たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちた パリビオパリバグスパリバグスパリバ a ンバーサイアンバサイアンバサイアンバサイアンバサイア s バサイアンバサイアンバサインバサイアンアイアンバサイアイアンバサイアンバササイアンバサイアンバサイアンバサイアンバサイアンンバサバサイアンバサイアンバサイアンイアンバサイアバイアンバサイアンバサイアンバサイアンバサバババイアンババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ apalagi pelit-pelit b e m o d a l n y a dan yang lain-lain. Kalau -lain. dulu kan kita a m b i l m o t o r itu adalah keluarga motor tiga juta setengah n y a kita harus tengahnya bayar a、hmm. k Sekarang akhirnya banyak-banyak beris -banyak macet dan segala macam. k a l a u f i n a n c e p a n e n sih. マカシバーグ。